Spesial Masih para morata juga. Semua yang ada di sini juga ada tim panser juga dalam tangka. Tapi syukur kita anak-anak kami. Ini Kapton Deni Wijaya namanya Betul. ya. Duh. Ini selamat menempuh apa Mas baru ini. Terima kasih yang sudah dulu sambil kita menikmati kita hujan ya. Ini sebelah sini juga Breda ögonen, kör igen, bokstavligt talat,